Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa qafa salatu wassalamu ala sayidina Muhammadinil mustafa wa ala alihi wa ahli wal la al alimul hakim antat rahim. Sadri wa amri min lisani Hadrat al para masayih, para habaib Al-Akhaz, Ketua Umum PBNU Profesor Dr. G. Haji Said Agil Sirot Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan Para jajaran pengurus, wakatum Dan juga ini sahabat saya Habib Salim Saya sering ditanya sama jamaah di desa Apa bedanya Kiai dengan Habib? Bedanya itu tipis Kalau Habib itu nasab Kiai itu nasib. Dan juga seluruh jajaran lembaga dakwah BPNU yang kebetulan saya diperkosa sama Gus Helmi untuk menjadi salah satu wakil ketua di lembaga dakwah BPNU. <tuk> Serta Alhamdulillah sahabat kita ini Mas Deddy Cahyadi. Yang ketika saya kendi Kiai Ma'ruf Nama beliau ditambah Disuruh milih antara Muhammad dan Ahmad Maka bahasa saya Dengan beliau saya panggil dia Ahmad Dedi Lah dia marah Kok seperti Ahmad çok daha çok daha çok daha çok Kiai-Kiai daha çok daha çok daha çok daha çok daha çok daha çok Para ayah dan lain sebagainya karena malam hari ini saya di maka dengan berat hati akan saya sampaikan sedikit apa kajian kita malam hari ini uh, kaum muslimin yang saya muliakan seminggu sebelum masuk islam mas Dedi ini telepon saya bro saya mantap masuk islam jam 2 malam bro ya jam 2 malam langsung saya bilang jangan dia tanya kenapa Gus Jadi orang Islam itu berat Farbuzo, berat, <laughs> Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat, bilangnya. Karena saya tidak mau dalam perspektif ini, Dedi mau masuk Islam main-main. Dedi mau masuk Islam tidak dengan keyakinan. Tetapi dia bilang sama saya, demi Allah Gus, saya mantap masuk Islam. Waktu itu, akhirnya setelah saya iakan, dia tanya begini kalau saya harus masuk Islam bagaimana Gus? waktu itu jawaban saya adalah yang hari ini viral di media sosial, saya bilang sama Dedi bro, wajah Islammu itu besok seperti apa tergantung pintu masuknya ingat ya bro ya kalau pintu masuknya ini marah maka Islammu akan penuh dengan kemarahan kalau pintu masuknya keras Islammu akan penuh dengan kekerasan Kalau pintu masuknya lebay, maka Islamnya lebay. Langsung dia tanya, emangnya ada Gus Islam lebay? Ada. Itu idolanya ibu-ibu sekarang, jamaah. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi sebaliknya, ketika pintu masuknya ini ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Saat itu Mas Dedi bilang sama saya Kalau memang saya harus masuk Islam Melalui pintu yang ramah This is you Ini adalah kamu Saya tanya Kenapa Anda mengatakan Islam saya ramah Mas Jadi menjawab Bagaimana Islamnya Gus Miftah itu tidak ramah Masuk di semua tempat dakwah Untuk semua golongan Jawaban beliaunya ini Bisa diterima di kampus Setiap tahun saya menerima undangan Stadium General di kampus Besok saya tanggal tujuh ngisi seminar kebangsaan di Lemhanas. Oh, kelasnya Lemhanas, bro. Diterima. Di drama Umum, sudah pasti. Dilokalisasi, sudah 15 tahun. Langganan. Tapi jangan katakan saya tamu reguler. Mohon izin, Pak Kiai. Besok tanggal 8 Agustus, jam 5 sore. Saya mengadakan pengajian perdana Di klub terbesar Di Jakarta Ini LC-nya Halah ikutin Ini pekerja malamnya Mbak-mbaknya yang kita kenal dengan istilah LC Kalau di Pantura tempatnya Wabuk Blura, Ini namanya Purel Peruk-purel itu perempuan rela usel-usel gitu kan ini jumlahnya ada 1.200 1.200 pekerja malamnya ada 700, dan pemiliknya orang katolik pertanyaan wartawan begini, ini kan orang katolik kenapa Gus Miftah bisa masuk? saya sampaikan, dakwah yang saya lakukan itu, kalau tadi saya baca burdah di dalam albar janji itu ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah, apa jawaban kanakulukuhul Kur'an Wasimatuhul Hufrad Wayang sohu lil insan Wayafsahu fil isan Sudah layak jadi pengurus BPNU belum ya <gülüyor> Suaranya lagi kacau ya, ya. Habis suaranya ini Jadi waktu itu saya bilang Ketika wawancara di Inyus TV Ada orang nih Yang tadi Pak Giyay Said bilang Yang di Monas, Ya kan yang tawafnya di Gelora Bung Karno itu kan lempar jumrohnya di bawah dan luar biasa tahalulnya di Mabes Polri <tik> saya dicaci magi dihina katanya pada Wagus Miftah di dunia malam itu memalukan Maka saat itu di acara itu saya jawab, Lebih memalukan mana ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Lah, ternyata Bapak Ibu ini jadi jalan hidayah untuk Mas Dedi. Gara-gara saya viral itu setelah diterima sama Pak Kyai Said di ruangan beliau di lantai 3, Saya dapat undangan dari acara kopi susu. Hitam Putih. Acara lo bro, kopi susu, kopi susu, Hitam Putih kan? bukan rahasia lo akhir. Dan ketika saya masuk di studio Hitam Putih, gambaran saya sosok Daddy Corbusier yang orangnya katanya sombong bingit, gitulah. Begitu saya masuk di situ, gambaran kesombongan Daddy itu hilang. Begitu saya opening acara Hitam Putih selesai bukan saya yang nyamperin dia, Dedi yang nyamperin saya. Loh, bener enggak, Bro? Wah. Selesai acara, yang minta nomor HP bukan saya tapi Dedi. Loh, macem-macem lo. Mumpung gua yang pegang mic kan gitu. Saat itu apa, Kiai? Pertama kali ketertarikan Mas Dedi terhadap Islam adalah Ketika habis acara hitam putih, kita nge-vlog bareng. Saat itu Mas Dedi tanya kepada saya konsep Pancasila dan konsep beragama. Bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap kemajemukan Indonesia ketika kaitannya dengan ideologi Pancasila. Waktu itu saya bilang begini sama Dedi, Bro, saya tidak sepakat dengan orang yang mengatakan semua agama itu benar titik. Tapi bagi saya ini koma lanjutannya apa, semua agama itu benar bagi penganutnya karena saya khawatir kalau orang mengatakan semua agama itu benar titik anda akan gampang meremehkan agama dengan setiap hari ganti-ganti agama hari Senin Islam hari Selasa Katolik hari Rabu Kristen, hari Jumat Buddha, hari Sabtu Dharma Gandul itu kan, hari Minggu Gandul lah, apa ini saya nggak mau Lah ternyata Kiai Gara-gara ini dia tertarik Beberapa saat kemudian, Ayo bro, kita harus banyak bikin konten Yang isinya apa? Tentang tasamuh yang tadi disampaikan oleh Kiai Said Tentang toleransi Tentang keberagaman dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah Setiap kali kita bikin konten Di channelnya Mas Jadi Selalu trending topik. Subhanallah di Youtube waktu itu Loh kalau gak ngaku gua hajar loh entar lu gua kasih. <Glala> lah puncaknya adalah ketika bulan puasa. Dia sudah mulai tanya konsep iman. Gus sebenarnya iman menurut orang Islam itu bagaimana sih? Dan jawaban saya tidak pakai kitab macam-macam, cuman menggunakan kitab Jawahirul Kalamiyah. Loh. Kowe ra tau ngaji, radong dong Bro. Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah Itu kan ditanya begini Soal Mahual iman ijmalan Dan jawabannya adalah Saya jawab pakai ini huwa anna ta kita anallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami sifatin kamali Wamunazzaun bijami'i sifatin nukson. Saya bilang sama dia Iman itu belum meyakini Bahwa Allah itu disifati Dengan segala sifat kesempurnaan Dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan. Lah ini orang cerdas, maka sampai cerdasnya Dedi itu rambut saja nggak berani tumbuh di kepalanya. Akhirnya kemarin dia saya telepon bro ada tawaran iklan nih apa? Sampo, matamu. Lah akhirnya apa? dia tanya begini sama saya karena ketika saya nge-vlog syuting terakhir di bulan Ramadan saya datang ke rumah dia bawa makanan ya bro ya bawa makanan di, iya kan yang bawa gua. begitu saya bawa makanan dia kaget ini gila loh toleransinya kenapa bro ini lo puasa bawain makanan orang yang tidak puasa Padahal di tempat lain, orang teriak-teriak, Allahuakbar tutup rumah makan. <SILENCIO> Makanya waktu itu dia ditanya sama saya begini, bro, apa benar sih fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan? <SILENCIO> Dan ketika beliaunya ditanya sama Ustadz Yusuf Mansur ketika saya sewankan ke Kiai mak'ruf bro, Sebenarnya apa sih yang kemudian salah satu apa uh, namanya pengen masuk Islam melalui Gus Miftah Bagaimana bulan puasa? Saya tidak puasa Dibawakan makanan sama Gus Miftah Saya jawab, ini sebenarnya apa sih? Inilah sebenarnya tasamonya Akidah ahlus sunnah wal jamaah anna ya. Maka dari sini kemudian Muncul istilah-istilah itu Oh dia mengatakan begini Dakwanya Gus Miftah itu menyenangkan tidak menakutkan dan ternyata dari jalan itulah kemudian menjadikan Mas Dedi menjemput hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya lanjutkan, Bro, lo tak kasih sini. Sama gua. Setuju. pinjam mic Cek cek cek. Berdiri aja enggak, Pak? Izin Kyai dong. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya yakin sekali bahwa warga NU itu adalah Islam yang baik. Iya. Yeah. Baru, baru hari ini. Beli kemarin nggak? baru hari ini. Kenapa? Karena dari tadi dikubutin dari sana sampai sini dompet nggak hilang. <laughs> Loh, masuk baiklah itu, itu bukti itu bukti itu bukti ya mungkin Gus Miftah nggak tahu apa tuh pada saat kita jumatan pada saat itu uh -huh. ada jumatan dengan Gus ini Mifta. jumatan perdana waktu, iya, itu. waktu itu, tahu Agus kan uh. Agus tuh orangnya di situ Dumpat dia hilang son sendalnya hilang sendalnya hilang karena waktu itu saya ajak Mas Dedi itu jumatan perdana ini ini cerita begitu mau jumatan Gus Ini rebutan, masjid-masjid di sekitar Mas Dedy itu bagaimana supaya masjidnya dikunjungi sama Mas Dedy. Begitu saya lihat, ternyata RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Waduh. <Syukur> <Syukur> <Syukur> Dia langsung ilfil. Saya nggak berani, bro, kalau jumatan di tempat seperti ini. Dia takut gitu loh. Akhirnya saya carikan tempat masjid yang ternyata... Ada di daerah Bintaro itu masjid yang sangat-sangat halusuna Wajah jamaah seperti kita Maka waktu itu beliau saya ajak Jumatan Apa pengalaman pertama Jumatan bro? Waduh <laughs> Pengalaman Kalau sama anda pengalaman nggak pernah baik pak Tapi <laughs> Gak tapi menarik pengalaman Jumatan pertama Menarik karena Tiba-tiba uh, wartawan Di depan rumah saya banyak Saya gak tahu kok bisa ada wartawan yang tahu saya mau Jumatan Karena hari itu hari Jumat iya, gua Makanya gue pesan sama lo Walaupun lo jadi orang Islam yang baik Tolong Jumatan cukup sekali hari Jumat saja tapi, Jangan tiap hari iye. Tapi lo juga gak perlu ketika wartawan nanya Lo jawab iya iya gitu juga kan Jadi datang semua kan Tapi, tapi luar biasa sekali Dan uh, saya mau terima kasih buat semuanya Buat semua warga NU Buat semuanya bu semua yang ada disini, terima kasih banyak Sambutannya luar biasa Buat uh, Gus Miftah Kalau saya boleh cerita dikit kali hmm. ya uh, Yang bikin lo mantep Masuk Islam aja di Amerika pengen tahu Dulu sekali Ada pemuka agama lah hmm. Yang bilang Jangan nonton acara hitam putih Karena pembawa acaranya kafir, Karena pembawa acaranya kafir. Ya setelah kata-kata itu keluar saya stres saya stres jangan tonton hitam putih karena pembawa acaranya kafir stres saya langsung besok saya cek sharing dan rating acara hitam putih ternyata nggak turun bodoh amat nggak jadi sebenarnya <laughs> ternyata masih banyak orang yang nonton hmm. tapi ketika dulu agama saya katolik ya dulu agama saya katolik Uh, dan katoliknya bener ya, bukan PNS ya kalau lo kan katoliknya negeri oh enggak, Sabtu minggu libur enggak yeah. <laughs> ke gereja, gereja dong satu minggu libur nah. ini bener nih oh, Benar ya nah, benar. dan mungkin kalau saya buka cerita di agama saya yang dulu juga indah kenapa? karena menurut saya semua agama yang diakui di Indonesia itu sebenarnya indah Sebenarnya, yang buatnya indah itu adalah oknum-oknumnya. Maaf eh, maksudnya soal oknumnya, ya, maksudnya jangan ya ya. ya. ya, ya. Soal oh, oknum paling dekat dari gue soalnya oknum-oknumnya yang buat tidak indah. Saya pada saat saya masih Katolik itu dulu atau saya kecil, yang paling saya kangen itu apa? Hari Layar Lebaran. Eh, Buka, bukan Natal ya? Bukan, sumpah. Karena kalau Natal, gue capek bangun pohon Natal. Kalau gue pada saat itu Katolik dan Lebaran, gue diem duduk di rumah tetangga ngirim tupat. Iya, Matre loh. <laughs> Jadi enak, <laughs> ya kan? Nah, kenapa saya bangga menjadi warga NU? Subhanallah. Adalah seperti ini, karena kalau pada saat Katolik dulu saya senang ketika hari raya Lebaran. Hmm? Ada lagu-lagu islami di mall, hmm. ya kan? Ada tupat-tupat di mall. Dan kenapa saya merasa tepat saya berada di sini? Ini rahasianya Karena ketika saya berada di sini, saya yakin Natal nanti masih ada di mall. Ya. Yeah. Yeah. Saya yakin semua agama di Indonesia akan dihargai. Seperti tadi Pak Kiai bilang toleransi dan saya yakin toleransi itu akan ada selamanya. Pancasila akan ada selamanya, NKRI ada selamanya, Indonesia ada selamanya. Amin. Benar kata Gus Miftah masuknya lewat pintu yang tepat. Alhamdulillah. Bukan anda? Ya ya ya. Oh. ya. <laughs> Jadi satu ketika Dedi itu pernah telpon saya gara-gara ada stand up komedi namanya Coki Muslim. Dibully gara-gara masak daging babi, masak daging babi dengan kurma. Saat itu Kiai diancam bunuh. Itu penistaan agama. Dia telepon saya, akhirnya kita bikin YouTube. Gus apa benar orang masak daging babi itu dengan kurma? Itu penistaan agama. Waktu itu saya jawab, sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu pasti Islam. Waktu itu. Jadi kemudian dia mengatakan begini, kok Islamnya galak seperti itu si Gus? Waktu itu. Orang tidak mau menanam pohon cemara gara-gara jadi lambang Natal. Saya jawab, sejak kapan pohon itu punya agama? Memang saya bilang sama dia, Bro, kesalahan cokki muslim itu satu. Di mana salahnya? Gara-gara cokki muslim ini bilang, bisa jadi kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing citanya menjadi mualaf. Lah gue cangkem bosok tak bilang begitu. dan ternyata jawaban-jawaban yang rasional itu karena saya tahu beliau ini sangat rasional buktinya apa? kalau Master Dadi masih ingat, dia tanya sama saya begini kenapa sih Gus? tidak semua ajaran agama itu rasional Pas kita ke dia tanya, saya tanya sama dia contohnya apa? Nabi Ibrahim disuruh motong anaknya Ismail ini bagi saya irasional ini sama sekali nggak rasional apalagi Nabi Yunus dimakan ikan, gag mati. Ras tidak rasional. Nabi Musa bisa membelah lautan, gag rasional. Tapi dia bilang, tapi kalau Nabi Isa jalan di atas air itu sulapan, saya juga bisa katanya. Bisa dia bisa, bisa. jalan di atas air. Karena saya enggak bisa, cuma belah tengah, belah tengah ya, rambut, enggak ada rambut soalnya. Waktu itu jawaban apa saya, Gey? Saya bilang waktu itu, ayat pertama yang diterimakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismirabbik. Iqra itu dimensi intelektualitas, bismirabbik itu dimensi spiritualitas. Dan ketika belajar agama, bukan hati yang mengikuti akal, tetapi harus akal yang mengikuti hati. Maka saat itu dia saya tanya, coba kamu jawab, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawaban dia waktu itu adalah dari mata turun ke hati maka saya bilang, kalau cinta itu dari mata turun ke hati maka seumur hidup sampai mati kita tidak akan pernah cinta kepada Allah kenapa? karena mata kita tidak pernah melihat Allah kalau cinta itu dari mata turun ke hati maka kita tidak akan pernah cintakan jing Nabi. karena mata kita tidak pernah melihat Nabi. kalau cinta itu dari mata turun ke hati, orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta, kenapa? karena matanya tidak bisa melihat pasangannya Maka saya bilang sama dia Kenapa ajaran agama itu Tidak semuanya rasional Karena kalau semua ajaran agama itu rasional Maka tidak ada bedanya Agama dengan ilmu pengetahuan Orang gak usah punya agama Cukup kuliah Dan ternyata menurut belionya Ini rasional Jadi lo rasional belum Tapi kalau rasional sama gua. Aduh saya tuh sebenarnya seneng masuk islam tuh bangga loh okay. saya cuman nggak kuat sama netizen aha ini yang jadi persoalan waktu itu saya... datang ke teman ma'ruf oh. ditelpon sama pas pamres Gus, mau nggak daddy diajak surat maghrib berjamaah padahal baru jam 1 sahadat jam setengah 6 ditelepon begitu saya bilang sama dia bro diajak surat maghrib berjamaah sama kayak ma'ruf langsung botaknya kemeringet pak gini. Keringet, bangun, Yaitu. ya itu kan itu Jadi sekarang saya enggak tadi enggak Akhirnya saya praktek salat di depan master Dedi itu cuman 3 menit. 3 menit. Saya kasih gerakan inti. Begitu wudu saya langsung potong, maaf saya potong. Praktek salat 3 menit di dalam di dalam mobil. Berdua. Pakai sujud-sujudnya. Kalau ada orang lihat di luar kayak ngapain? begitu beliau sholat, waktu itu tangan beliau, saya masih ingat tangan kiri ini di di atas kemudian tangan kanan di dalam begini, dikritik habis jadi korbuser gimana, salatnya gerakannya salah dan lain sebagainya, kan dia tanya sama saya begini, nanti soalnya gimana bro begini caranya pokoknya nanti kiai ma'ruf amin seperti apa sebagai makmum, kamu ikut kiai berdiri, kamu berdiri kiai sujud, kamu sujud, kiai rukuk, kamu rukuk Begitu masuk, saya jadi ingat ceritanya Gus Dur tahun 2005. Gus Dur itu pernah mengislamkan orang Cina. Ketika saya soalan ke sana, beliau cerita. Cinanya mau sholat, tanya sama Gus Dur. Sholatnya gimana Gus? Sudah, apapun yang diikuti imam, yang dilakukan imam, kamu ngikut. Begitu imamnya berdiri, Cina berdiri. Imam ruko, Cina ruko. Imam sujud, Cina ruko. Begitu sujud, bermasalah. Kenapa? Kakinya imam gak bisa ditekuk. Wah. Akhirnya mancal kena kaki Cina, kena kena kepalanya Cina. Orang Cina mikir, Bro. Oh, orang salat itu pancal-pancalan gitu kan. Akhirnya dia mancal kepalanya di belakang. Yang di belakang marah. Begitu rokat kedua mikir katanya orang Cina itu tidak sunat. Dirogoh sarungnya itu kan. Lah orang Cina gantian mikir, oh orang salat rogo-rogoan gitu kan. Akhirnya rogo sarungnya imam waktu itu saya stress mau sholat, jangan-jangan master Dading ngerogoh kiai ma'ruf tapi subhanallah kita beruntung, walaupun kiai ma'ruf itu sudah sepuh, gerakan sholatnya masih sempurna subhanallah bahkan saya guyoni ketika makan abah, apa Gus, ada isu tuh kalau abah besok jadi wapres meninggal katanya mau diganti ahok apa jawaban kiai ma'ruf? ya kalau yang meninggal saya kalau yang meninggal Jokowi kan saya presiden katanya Siaya NO Tapi tapi itu benar loh pada saat saya uh, sholat Jumat untuk pertama kalinya ya, uh, rame banget ya. Rame banget. Rame banget dan benar kita nih sebenarnya nggak usah ngenanggapi netizen karena yang terakhir kali gue nanggepin netizen gue kalah loh. Kenapa bro? Maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Pertama <laughs> cangkem. Pertama gara-gara ini yang paling lucu. Pertama begini. Ada yang ngomong bawah ya, Wah, pokoknya kalau namanya tuh sudah bunga c 4 tiga itu udah bodoh bodong dong dapost itu ya. <laughs> kalau dilihatnya ada mukanya tuh ya. Dia bilang gini, Master Dedi, kok tidak pakai peci sih? Tidak sopan. Wah oh. oh, gitu ya. Terus saya jawab dengan baik hati. Oh, Maaf mbak, setahu saya peci itu Itu, itu kan ya. tradisi ya kan budaya ya kan? peci itu budaya lagian saya tuh botak mbak keringetnya ngecocor kurang sopan sopan kan uh -huh. eh mbak ini bilang begini anda salah peci itu gunanya supaya rambut anda tidak kena sajadah kan kurang ajar gimana coba Saya ingin betul ya. Iya dia benar sih. Tapi kan Cuman apanya dah, kan perbakin, Persatuan Badokin Celongan <laughs> Saya ingin betul semalam-malam sebelum masuk Islam, Dedi itu tanya saya begini, Bro. Saya besok pakai baju apa ya? Pakai baju apa? Apakah saya harus ganti busana muslim dan lain sebagainya? Saya bilang, Islamnya orang NU itu bukan Islam formalitas maka sini kemudian saya kenalkan kepada dia Islam Nusantara yang hari ini video saya di Youtube dibully habis-habisan oleh Al-Kacong aliran itu kan? katanya Islam Nusantara itu bertentangan dengan Islam Ramadhan Al-Alamin saya jawab, itu namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung blok sehingga kemudian apa, begitu dia memasuk Islam diributkan sama orang itu soal pakaian soal kopiah Begitu mau berangkat Jumatan ditanya, "Kenapa kok gak pakai sarung? Ingat enggak?" "Kenapa gak pakai sarung?" Maka saya jelaskan sama dia, "Ini lo, Bro, cerdasnya orang-orang NU NO yang dimotori oleh Pak Kyai Said. Ketika kemudian kita menegaskan Islamnya Nahdlatul Ulama itu adalah Islam Nusantara." Maka begitu daddy tanya sama saya konsepmu bagaimana Goh, saya jawab. Konsep dakwah saya adalah membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. <gülüyor> Jadi, mohon maaf. orang Indonesia sekarang itu semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi NKTA nafsunya kuda tenaganya ayam. <gülüyor> saya kasih contoh, Bro. Ketika tadi Pak Kiai menyebut Hobul Waton minal iman. Saya pengajian nasionalis di nasionalisme di Surabaya. Turun dari panggung, ada orang tanya, "Ustaz, seumur-umur saya nggak pernah dipanggil ustaz." Begitu saya lihat ternyata FJR, Front Jenggot Rasul, gitu kan. <tidur> Masuk Pak Iko. Padahalnya <tidur> apa Kiai nyuwun "Ustaz, saya mau tanya. Hobul Waton minal iman itu hadis riwayat siapa?" Size langsung ulus dada, dadanya istri saya. Ya Allah, enggak <gülüyor> supaya kemudian anda tahu bahwa sisi-sisi menarik dari inilah yang kemudian menjadikan Mas Dedi itu yakin. Akhirnya karena yang tanya ini orang nggak paham saya jawab, hukmullah don minal iman itu hadis riwayat muslim. lah dia protes, kok bisa muslim? Saya jawab, emangnya ada hadis riwayat non muslim. <gülüyor> Jadi ya mohon ma um, maaf, kalau nanggapi orang-orang seperti itu, nggak perlu Kiai Said yang turun, nggak perlu Kiai Maksum yang turun. Ya, yeah. karena lagi bro, artis dangdut idola lo. K kenapa kenapa gue jadi boboian? <susur> <Y> <susur> dangdut <duduk> idola, <susur> -idola, idola lo. Apa? Via Valen. Iya. Yeah. Via Valen jadi idola gue. Gar Gara-gara tiap hari lu ngirim foto dia ke gue. <susur> Tanya begini sama saya, Gus, saya kemarin di demo sama orang. Kenapa, Dok? Gara-gara saya menyanyikan lagu Din Asalam As di panggung dangdutan. Mereka bilang, Via Valen gak pantas menyanyikan solawat di panggung dangdutan dengan pakaian terbuka. Lah, Via tanya sama saya, apa benar, Gus? Din Asalam As itu solawat? Saya bilang, iya, gua blognya orang sekarang setiap kosidah dikira solawat. Berarti boleh Boleh Jangankan kamu di panggung dangdutan Nyanyi din asalam Karungising neoleh, kok tak bilang gitu Coba kalau Dedi Di kamar mandi kan Sambil nyanyi gak apa-apa bro Begitu duduk di toilet Kamu nyanyi <muk> <Gini>. <muk> <muk> Boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Cuman serem bro <muk> <muk> Kan keren tuh Kilahadil Oh Gitu kan Matakfimasa Hah ama saya bilang santri ya, santri juga jangan berlebihan dong. Kadang-kadang nyanyi, memuliakan guru di toilet. Manana itu memang bukan solawat, tapi enggak pantas bagi saya dinyanyikan di toilet. Masa kita menghormati Pak israel, pakai Pak Giyay NU, no, nyanyi Manana di kamar mandi? Kan gak asyik. Manana, Manana, Manana, Lola, Cerot, Maka disinilah kemudian saya sampaikan kepada Dedi, You harus bisa membedakan mana budaya, mana agama. Makanya sekarang kalau ditanya nggak pakai sarung, saya udah tau jawabannya. Ah, karena sarung itu. Pak Kyai juga nggak pakai, saya udah punya kartu NU gitu. Iya. Coba sebelum saya lanjutkan mas jadi barangkali ada yang sampaikan. Bukan pesan-pesan terakhir, bukan. Bukan saya bilang. <mukil> ya, ya mungkin uh, cepet aja ya, inget hmm. aja. Uh, itu dia kenapa saya bang apa to ngomong belum? Iya cepet, dupot. enggak cepet saja. amplopnya juga nggak jelas, santai lah. Gue lupa lo mau ngomong apa lo beneran? Gak kira lo bener. <tik> Ah. <SILENCIO> tapi tapi uh, Gus Fitnah, eh, Gus Miftah, Kok Gus Fitnah Gimana Gus Fitnah, <SILENCIO> Gus Miftah ini nggak pernah manggil saya kafir dulu. Sama sekali. Pernah sekali manggil saya kafir. Kion. Pada saat saya manggil dia Gus Pele. Jangan-jangan Gus Nur loh, gue. <tuh> Jadi dia datang ke rumah, buka pintu, eh, <tuh> <tuh> <tuh> kafir, Salah eh, Terus satu yang membuat Dedi senang itu adalah keputusan Nahdlatul Ulama ketika kemarin kita di Jawa Barat yang tidak memanggil orang kafir tapi dengan menggunakan istilah non muslim. Itu sangat membekas di hati Deddy Korbuser Alhamdulillah. Saya bilang sama di bro, yang guyuran kita itu loh. Kalau orang dulu kan biasa kan, orang beda agama guyon macam-macam. Tapi kenapa sekarang menjadi jadi salah jadi masalah betul dan dan maksudnya gini. Kalau kalian mencintai agama Islam dan kalian merasa bahwa ini agama yang luar biasa dan kalian ingin orang-orang lain menikmati hal yang sama Mereka jangan ditakut-takutin, karena kalau mereka ditakut-takutin, mereka akan menjauh. Ya. Kalau mereka dilawan, mereka dimarahin, mereka akan menjauh. Termasuk soal Aska. Betul. Nah. Pada saat uh, saya mualaf, banyak yang nanya ke saya. Ya, adalah gitu ya. Aska gimana, anak saya kan? Aska gimana? Aska mualaf nggak? Aska muslim nggak? Wah, kalau Aska tidak muslim, dosanya ditanggung bapaknya. Saya bilang sama dia, gua kagak jadilah. <laughs> Karena dia ketakutan. Anak gue nggak masuk gue dosa. Lu gimana sih bilang itu. Iya dong. orang kok mau mau mencari sesuatu yang baik yang benar jangan ditakut-takutin. Contohkan dengan kebaikan maka semua orang akan melihat Islam itu indah. Iya. Tumben lu bener Tumben lu bener Iya, saya mau ngomong gitu. Jadi İdullah pengalaman Mas Dedi yang Alhamdulillah, saya minta doanya beliau baru proses belajar. Termasuk kemarin beliau saya ajari ngaji kan, saya cari turutan nggak dapat. Akhirnya dia saya dapat ikro. Oh begitu saya kasih dia ajaran kan baru jilid satu. Oh iya begitu baca saya lihat saya ketawa. A, Tapi bagi saya ini proses luar biasa dan wallah. Setelah saya mengislamkan Mas Didi Hampir setiap hari Saya mensahadatkan orang Sampai hari ini Dan rata-rata Jawabannya adalah Karena begitu menyenangkannya Hubungan Gus Miftah Dengan Mas Didi. Ya karena saya Wala pede oh. loh Tadi kan anda sendiri yang Salah ngomong. Satunya. Anda setelah saya, Anda mencederakan banyak orang. Iya. Karena melihat Anda dengan saya. Tapi setan bukan. Saya. Tapi bukan urusan lo, urusan Allah. Oh. Yeah. <laughs> Tepuk tangan untuk Mas Jadi Karboser. Terima kasih Bro. Maka disitulah kemudian Bapak Ibu Rahimakumullah, saya begitu mati-matian mengkampanyekan istilah Islam Nusantara. Sampai hari ini, kalau Anda baca di Facebook dan di Medsos, Naudribillah Mindalik, orang NO yang paling dibully oleh XHTI, dan kelompok-kelompok RCTI dan Al-Kacong itu adalah Miftah. Gara-gara apa? Karena begitu semangatnya, saya mengkampanyekan Islam Nusantara. Yang saya yakin gagasan besar ini hanya didapatkan oleh orang yang besar. Siapa lagi? Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot. Karena orang hari ini mohon maaf, Tidak bisa memudahkan mana beda yang mana agama. Ketika mas jadi, Mas kenapa nggak pakai sarung? Kenapa nggak pakai kopya dan lain sebagainya? Maka waktu itu saya jadi geli. di Disinilah. Seolah-olah kalau orang berjubah itu pasti habib. Pasti. Pasti orang islam. Maka saya bilang, Bedanya gimana sih bro? Saya bilang sama Dedi, Bro, auratnya laki-laki itu menurut fikih Itu hanya bayna surroti warubati. Antara dinkul dan wudel antara pusat dan dengkul. Artinya kalau dedi jumatan pakai celana toh penting dengkul sama modelnya ketutup itu sah. Kalau nggak percaya kamu coba. Tapi nah, bilang begitu. Bila loh. Tapi saya tambahi, Islam tidak hanya mengenal etika, tapi Islam juga mengenal estetika. Maka dikatakan inna jamilun wa jamal. Lah orang hari ini gagal paham. Seolah-olah orang harus pakai baju koko harus pakai baju muslim dan lain sebagainya. Kemudahan-kemudahan itulah sebenarnya. Yani, bu İslam'ın bir parçası. İslam'ın bir dalam agama Islam rata-rata orang yang saya bir jawabannya seperti itu karena İslam'ın bir parçası. itu mudah parçası. harus formalitas pakai İslam'ın pakai baju muslim pakai sarung maka begitu saya pakai celana seperti ini bir dikritik İslam'ın kok pakai rok bir parçası. ini bukan parçası. Maga saya bilang sama Dedi, perintah nutup aurat itu agama, tapi cara menutup adalah budaya. Orang Arab nutup auratmu mereka pakai jubah. Apakah orang Jakarta harus pakai jubah? Tentu jawabannya tidak. Pekerjaannya naik pohon kelapa cari degan kok pakai jubah. Kan bahaya bluluke eh, nambah loro kiai. Pekerjaannya cari pasir di sungai kok pakai jubah. Ya bisa little body. Sini tegatel kelemborun mediyan. Dan ketika saya kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Said. Bahwa cadar itu budaya orang Arab. Saya dimarahi pak. Kamu gak tahu hukum katanya. Sejak dulu menurut saya, menurut Fikey itu wajah bukan aurat Kenapa sekarang zaman Muhammad bin Salman. Orang-orang perempuan Arab yang kerja di bandara, di mall. Sudah gak ada yang pakai nikop, pakai cadar lucu kemarin di Jogja, 10 orang turun dari bus semuanya pakai item-item, pakai cadar begitu masuk taman pintar, ada tulisan taman pintar, mereka selfie bareng-bareng ceklik saya mikir yang di foto itu apanya <Sukai> <Sukai> mereka gagal paham orang Arab pakai cadar masih lumrah lah, karena panas kalau dingin, dingin banget sampai sekian derajat lah di Jogjakarta sejuk, adem dikali hurang, bakul berambang kok pakai cadar, kan nggak panas berapa mu berambangnya sekilo? 5 ribu, itu yang... asik banget kemudahan-kemudahan tasamuh dan tawasud inilah yang kemudian saya adopsi, ketika umur 20 tahun, saya masuk lokalisasi pertama kali karena waktu itu saya membaca satu hadis Rasulullah Muhammad Wasallam, wa inna ahadakum yakmaluna amali ahli jannah hatta yakun bayna huwa illa dira'un Fayasbitu alaihil kitab fayamalu na fi amali ahli nar fayadfuluha. Ini saya ngeri waktu itu baca hadis ini. Dan akan ada di antara kalian orang-orang yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga hatta yakun bainahu wa bainal dira'un sehingga jarak dia dengan surga tinggal satu dirak saja. Tapi ingat, fayasbitu alaihil kitab catatan takdir merubah hidupnya. Fayamalu maluna bi amali ahli Di akhir hidupnya dia melakukan Amalan-amalan penduduk neraka Fayat khuluha Dan Allah memasukkannya ke dalam neraka Coba kita lihat zaman Nabi Musa Balam bin Bawrok Orang alim alamah al Kata orang Jawa itu geni Setiap kali berdoa tidak pernah ditolak oleh Allah Tapi matinya dalam keadaan kafir Karena kesombongannya Ubaidillah al-Jahsi Ya kan? Mati dalam keadaan kafir Oh, ya ibar Bahkan seorang tukang Mu'aden Yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi Di dalam kitabnya lima waktu dalam sehari dia memandangkan Adan Satu saat dia Adan Di jalan ada cewek cantik lewat Uh, SDSP Semok depan, semok belakang uh. <gülüyor> Selesai Adan Dikejar Dia bilang apa? I love you full Apa jawaban perempuan ini? Sorry mas, saya tidak bisa menerima cintamu Kenapa? Karena saya beda agama dengan kamu Saya Kristen, kamu Islam Kalo kamu pengen menikah dengan saya, silahkan pindah ke dalam agama Kristen. karena hati sudah melikat, melekat, cinta sudah terpikat. Tay kucing ngerasa? Tahu ngerasa. <gülüyor> Akhirnya pindah ke dalam agama Kristen. Dan anda tahu, malam pertama setelah dinikahkan di gereja. Mau kumpul, naudubillah min dalik, pleset mati. Kehilangan agama tanpa pernah merasakan cike-cike. Cike, cike itu bahasa Taiwan, kiyai. 4 tahun yang lalu saya ngaji di kota Taiwan namanya Kaohsiung. Pulang dari pengajian ada orang datang bilang, "Hei, cike, cike Saya diam. Dikejar, Mas. "Oi, hey, cike, cike Akhirnya saya jawab, "Yes, cike, cike Begitu kan. Begitu saya masuk kamar didodok. "Oi, cike-cike, Saya waktu itu mikir kok cangkeme cike-cike wae ngopo kan. Saya telepon panitia dari panorogo. "Eh, ini ada orang ketemu saya yang ngomong cike, -cike kenapa saya dikejar di kamar? lah tadi Gus Mirutan jawab apa-apa yes, oh alah. Gus, Gus cike-cike itu Gus Mirutan ditawari ke <tik> makanya Habib Salim nanti ketemu istri bilang sama istri, mah cike-cike iya -cike? yeah. <tik> coba, akhirnya orang ini mati dalam keadaan kafir, siapa yang bisa menjamin? Rojal Unfuah, delegasi sunnah mati dalam keadaan kafir dia yang mengingatkan Musaylamah al kadzab ketika mengaku sebagai nabi mati dalam keadaan kafir maka ketika dede tanya sama saya begini baru 2 minggu masuk islam bro, bagaimana cara saya menjaga iman waktu itu saya bilang sama Dedi bro bener, aku yang mengislamkan kamu tapi yang bisa menjamin iman kamu itu cuma Allah kamu dikasih iman, kamu juga punya musuh namanya siapa? setan ingat bro Setan itu tidak mencuri rumahmu Setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu Setan itu tidak pernah mencuri mobilmu Tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu Dan berusaha mencurinya darimu Kenapa? Karena setan paling tahu Harta yang berharga bagi seorang muslim adalah iman Makanya para jumblu Kalau kalian ditolak ketika melamar seorang perempuan Modalmu apa? Iman Iman Dan hadis ini ada terusannya bro Apa terusannya? Wa inna ahadakum yakmaluna bi amali ahlin nar Dan akan ada diantara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka Hatta yakun bayna huwa bayna diraun Sehingga jarak dia dengan neraka itu tinggal satu hasta saja Faya alaihil kitab Catatan takdir merubah hidupnya Fayak malu bi amali ahlin jannah Di akhir hidupnya dia melakukan Amalan-amalan penduduk surga huluha, Dan Allah memasukkannya ke dalam surga Saya kasih contoh sama Master Dede Husayrim bin Abdil Azhar Dia cinta dengan Rasulullah Rasulullah I love you full Terus gimana? Kamu masuk Islam Selesai masuk Islam Apakah saya harus sholat? Enggak! Kenapa? urung Urungwayai Akhirnya apa? Diyajak perang sama Rasulullah Di tengah-tengah medan peperangan Husayrim bin Abdul Azhar meninggal dunia Para sahabat kemudian berdebat Bagaimana hukum jenazah ini Bagaimana nasibnya Husayrim Apa kata Rasulullah Husayrim bin Abdul Azhar Walahul jannah Masuk surga Padahal Apa? jidatnya belum sampai sujud Dia masuk Islam belum sampai 24 jam Inilah yang saya jadikan dasar Ketika saya masuk pertama kali di namanya Sarkem. Pasar Kembang. Bahasa Arabnya Pak Said Market Flower Itulah. Market Flower yang namanya PK SPS eh, PSK. Sorry, sorry. PSK PSK. <laughs> saya masuk tahun 2000 tahun 2000 setiap malam Jumat. Kebetulan di Sarkem itu ada musola namanya MDS. Musola Tengah Sarkem. Setiap Jumat saya salat di situ. Karena saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Bon, eh, Derajat. Weneono agman marangwong wudho. Weneono tongkat marangwong wudho. Maka di situlah kemudian saya punca konsep. Nyalakanlah lampumu di tempat yang gelap. Sapukanlah sapumu di tempat yang kotor. Saya salat di situ kaya Sampai malam kelima Jumat, Saya diteket sama preman paling besar di tanah Jawa. Namanya Almarhum Gunardi Joko Lupito. Atau yang kita kenal di sana namanya Gunjek. Saya ditong pistol. Yai. Kamu macam-macam saya bunuh. Akhirnya saya bilang sama dia. Kasih saya waktu penjelasan om. Kalau saya salah silahkan dibunuh. Kalau saya benar tolong saya didukung. Waktu itu saya bilang sama dia. Om, lebih baik penpara pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya waktu itu orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan maka dimana-mana saya bilang kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca spion jawabannya sederhana karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita akhirnya saya diterima ya, ya. Bu saya malam ketujuh Ada 5 PSK di belakang saya ikut Waduh, saya langsung keringat dingin Aduh, jangan-jangan diperkosa Aduh, silahkan air. Orang diperkosa, maaf Akhirnya saya ingat betul Ketika saya sholat tahajud Mbak-mbak PSK ini di belakang saya duduk 5 orang Sudah dengan menggunakan pakaian dinasnya masing-masing Akhirnya saya sholat Karena mereka mendengarkan bacaan tahajud Yang biasanya sir, saya baca jahre Saya ingat betul waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzzammil. Enggak saya rencanakan. Tetapi enggak tahu kok jatuhnya ayat itu. Dan saya baru ketemu jawabannya ketika menyelesaikan akhir ayat ini. Dan luar biasanya, bahkan ketika saya ngaji di dalam salat itu, Mbak-mbak itu menangis, Mbak. Saya waktu itu batin lonte kok nangis itu. Saya masih ingat betul itu. Ya ayyuhal Muzzammil Kolilar, nisvahu awingkus minhu inna Nangis. Roqat kedua ketika saya lanjutkan di akhir ayat ini saya juga ikut-ikutan nangis. Kenapa saya nangis? Apakah ingat dosa? Enggak, gengsi. Lunte nangis masa aku oh, ora <gülüyor> ae. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Akhir ayatnya kan begini. Wa kharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqrauma ta yassar min wa aqimussalata wa atussakata hasana coba perhatikan akhir ayat ya wa matukun limanfusikum min lihat huwa wa wa Rahim Allah. Nangis saya Pak. Setelah itu saya doakan Allah mati kaum ya Allah. Inaum ya Allah. Setelah itulah saya bilang sama mereka mau nggak kalian pengajian sama saya. Sampai tuh aneh mas mas. Gon masiak kau ngaji. Waktu itu saya jawab lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk masiak. Jadi sekarang ya, kalau mau ngaji sama mereka Kadang-kadang saya bacakan al-berjanji Mereka seneng Mereka seneng Kadang-kadang udah tua-tua Kan ada PSK umurnya 50 tahun Pak. Begitu mereka baca Masya Allah Muttrellahumma qobrol karim Itu biasa Saya bilang sama mereka Gak apa-apa yang penting kamu sama Rasulullah Saya ajarkan kepada mereka Abad ulimlah, ulimlah Bismillahirrahmanirrahim Allah Mustadirrahim Faydal barakat Alama analah Wa'aulah Ya Allah Seneng pak saya harus baca ini, supaya pantas jadi pengurus PBNO, Pak <tik> Assalamualaikum. jadi, pola dakwah ahli sunnah inilah yang kemudian hari ini dirindukan oleh masyarakat saya diundang ke beberapa negara di Eropa, mereka masuk Islam ketika saya tanya, kenapa kamu masuk Islam? Bagaimana kemudian saya tidak tersentuh gara-gara saya melihat shalawatnya Gus mitah di hadapan para pekerja dunia malam dengan menggunakan pakaian seksi. Yang dikritik oleh orang-orang yang sok suci itu. Padahal kembali Al-Qur'an mengatakan fala tusqu anfusakum huwa a'lamu bima Sementara mereka yang bermaksiat dalam surat Al-Azab eh Al-Azab apa Jumat. ya ibadial asrafu ala anfusihim lataknatumirrohmatillah innallah yaghfirun zhuluba jami'ah innahu huwal huhurur rohye ini ternyata apa? hari ini konsep dakwahnya wali songo yang tetap dilestarikan oleh nahdlatul ulama karena dalil yang paling sering kita pakai apa? almuhafadzatu aral qadim soleh wal bil jadidil bahkan saya waktu ingat pak sa'id itu sudah tidak menggunakan kalimat jadid tapi ismu tafdil Waktu Muktamar enul, pertama kali Pak Hasyim Muzadi kepilih. Beliau mengatakan apa? Wal akhdhu bil ajdadil aslah. Artinya apa? Memang pemikiran beliau itu jauh ke depan dibandingkan awakmu. Waktu itu saya ingat betul saya masih kuliah. Beliau mengatakan tidak lagi bil jadi tapi bil ajdad yang lebih baru, yang lebih mutakhir. Maka di sebelum saya tutup saya minta Hari ini dakwah kita itu kalah dengan minhum di medsos, di YouTube, di Instagram. Setiap hari saya dibuli sementara respon kita itu kurang. Maka kemudian saya menawarkan teknologi dakwah. Di zaman Rasulullah bilisan, di zaman Utsman bil kolam, di zaman para wali dengan budaya. Sekarang dakwahnya apa? Bil medsos. Yang di follow siapa? Ya akunya Pak Said, Gus Helmi, Gus Muafiq, Gus Bahak. Ini kan keren. Lah kamu punya Instagram yang di-follow. Nikita Mirzani. Ya kan? Karena kita kalah di situ. Pesan-pesan Wali Songo. Pesan-pesan Islam Nusantara. Bisa kita, kita sampaikan melalui medsos. Bisa kita sampaikan melalui Youtube. Nanti saya bilang bro, sekali-kali... Nanti cendolnya PPNO lo promosiin di channel lo, mau nggak? Tadi aja ngomongin amplop belum kita. Kamu bilang <Gesan> begini. Sekarang kan lagi marah istilah kriminalisasi ulama, oh, nah, karena orang-orang tidak bisa membedakan ulama kriminal dengan kriminalisasi ulama. Kalau ulama ditangkap karena kejahatan itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal kriminalisasi ulama itu ngundang Kiai pengajian pulang nggak diamplopi lah itu kriminalisasi loh <San> itu bisa melanggar KUHP pasal 378 penipuan <San> kalau kata Pak Kiai Said kalau isinya cuma sedikit, tetap laporkan itu melanggar KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan ee, eh, dia pernah curat lo, sama gua lo beneran lo. Apa lo? Dia pernah curat sama gua akan saya nanya kan. Gus, yang kemarin tuh, kan, gua wow, dia kan keluar kota keluar kota gitu ya, belagu ya dia. <tuk> Kalau keluar kota, video-video gua nanya. Gus, dibayar nggak gus tuh? gus? Enggak, gua kan enggak pernah minta. Karena oh, bener. Iya kan si. Gua kan ngomong ini bayi, gua ngomong bener. Gua kan enggak pernah minta ating. Terus Tuh, tiket pesawat segera enggak diganti. Ya tiket pesawat sih harusnya diganti, tapi gua mau ngomong WhatsApp gua diblok. İtulah sebenarnya ya, ya. Ya. İtulah sebenen Ketika saya diwawancarai, waktu itu ada dua ulama. Ulama perwakilan 01 itu saya, ulama 02 waktu itu Agim. Judulnya waktu itu adalah Gus Miftah Kyai Nyentrik bertarif 3m dan 7 setengah m. Alhamdulillah ulama 01 saya, ulama 02 Agim. Dan alhamdulillah di YouTube yang nonton beliau itu hanya 3.800, yang nonton kita 1.300. Wow. 021 di lawang. Waktu itu saya ditanya, Gus. Gus, mentari itu kalau pengajian ada tarif? Saya enggak. Karena saya bilang, di dalam surat Yasin itu ada ayat yang indah. Wajah Amin aksol madinati ya qaumit Dan yang diikuti ini siapa? Itabi ummal Kaitannya dengan medsos tadi itu, Anda berdakwah tidak harus seperti Kyai Said yang alim. Tidak harus seperti saya di dunia malam. Tapi jadilah rojul dalam ayat ini. Yang menurut beberapa tafsir namanya, Siapa Habib Surah An-Najar, tukang tebang kayu. Ketika dia mati, ditangisi oleh malaikat. Padahal dia bukan wali. Padahal dia bukan nabi. Bukan Kiai. Kenapa? Karena setiap hari dia mengajak orang itu Untuk mengikuti ulama Untuk mengikuti pengajian Maka kalian harus memanfaatkan itu dari media sosial Maka saya bilang Saya diundang ke Kalimantan Tiket beli sendiri, hotel cari sendiri Begitu pulang asisten saya dibilang Nanti fee-nya Pak Kiai ditransfer Sampai Jogja di blok Maka muncullah istilah 3M Maturnuon Mas Miftah Kalor di BBN insyaallah insa Allah 7,5 m pitulungan, 5,5 meksol. Maka kawan-kawan saya aja, ini menjadi tugas bersama teman-teman Ansor yang muda-muda yang punya ini. Ini harus digalakkan Guselmi. Dawa kita bil medsos. Ingat kawan-kawan. Surat Yasin ayat 65. Al-Yamanah Timu Allah Fawahihim Watu Kalimu Naaidhim Wata Sado Arjuluhum Bimakanu Yak Sibut. Waktu itu saya mikir, kenapa yang berbicara itu tangan Kenapa mulut dikunci? Kok yang berbicara setelah mulut itu adalah tangan Karena hari ini orang banyak berbuat dosa dari tangannya Mencelah, memaki, menghina orang melalui tangannya Melalui media sosial, post dan lain sebagainya Maka saya ingatkan, yuk Ini dakwah kita orang-orang ahli sunnah Keindahan ahli sunnah wajamah an-nahdiyah Akan semakin berkembang Manakala kita maksimalkan potensi-potensi dakwah Melalui media sosial Lahu postinganmu ramutu kok bulan poso Tabung gas 3 kilogram di foto Upload Facebook captionnya apa? Wow, serasa lihat kelapa muda Ya Allah Matane, matane <Syukur> Ya kan? Kecoa di foto di atas piring di posting Wow, korma Matane lah katarak tahu Gitu Bapak, Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan kiranya ini menjadi penyemangat bagi kita. Yeah. Saya selalu sampaikan di mana-mana, benar Pak Kemarhum jadi wakil presiden. Tapi saya ingat apa yang disampaikan oleh almarhum jujur di masa Pak Said ini NU NO banyak mendapatkan fitnah dari mana-mana. Maka mudah-mudahan sekali lagi yang sering dibuli hari ini adalah NU. NO. ketika saya mengatakan aksi bila tauhid, tahlilan. Ini yang viral kan? Aksi bil nabi, mau lu aksi bela negara istiqosahan aksi bela ulama manakipan aksi bila Al-Qur'an sema'an aksi bela ilmu sorokan aksi bela fatayat yalamaran gitu kan <gülüyor> Ini sebenarnya sindiran yang apa-apa demo di Monas Maka kemudian orang-orang anu -orang hari ini banyak dikritik tahlil boleh tahlilan enggak boleh selawat boleh shalawatan enggak boleh kan mereka lucu bisa membedakan tahlil dengan tahlilan tahlil itu belum dibaca kalau sudah dibaca namanya tahlilan, sholawat itu belum dibaca, kalau dibaca namanya sholawatan, masa gara-gara akhiran-an gak boleh, kan bahaya. sarung, boleh, sarungan nggak boleh yang bahaya ibu-ibu, kotang, boleh kotangan, nggak boleh boleh Agak okay, sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nahdlatul Ulama. Yeah! Karena hari ini yang dibentur-benturkan mereka adalah Nahdlatul Ulama. Karena mereka tahu yang paling kekeh dan paling kokoh mempertahankan Pancasila sebagai sebagai ideologi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. Wallahu a'lam bishawab. warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, bentar, bentar. Kata Imam Abu Hanifah, orang yang mengajarkan Al Qur'an ya burung ajilah, haram minta bayaran. Bentar, bentar. bentar. Sebentar, sebentar. Tapi, nggak sebentar belum belum selesai. Tapi kata muridnya Syekh Abu Yusuf, Abu Yusuf. kebalik. Orang yang berhak minta bayaran. Yang yang mengajar, ngajar Al Quran. Asyallah. Ada yang tanya, kenapa ya? Gurunya mengatakan paling haram, guru Al Quran mengambil gaji, muridnya mengatakan yang paling berhak. Jawabnya, karena Abu Hanifah kaya, Abu Yusuf melarat. Jadi kalau yang ngarap amplop ini, masih melarat apa ya? Masih apa?